punya cerita jalur horor cangar Cerita ini dikirimkan oleh Novalia Oktavianti dari Balongbendo, Sidoarjo. Aku akan menceritakan pengalaman mencekam saat melakukan perjalanan dari Malang ke sidoarjo melalui jalur Cangar. Begini ceritanya. kejadian ini kualami pada bulan Februari 2017 lalu. Saat itu, aku bersama sepupuku Amel sedang berwisata ke Kota Batu mengendarai mobil. Kami mengunjungi beberapa objek wisata seperti Jatim Park, Museum Angkut, alun-alun Kota Batu, serta pemandian air panas Cangar. Kita balik dari Batu sekitar jam tujuh malam, karena kami belum begitu hafal jalan di area sana. Aku mengambil inisiatif untuk bertanya kepada bapak-bapak pemilik kios. Nuansaewu Pak, kalau bade tangklet? Oh ingin Mbak, wanten lopo? Jawab bapak tersebut. Arah Tengsoerboyo sing cepet lewat puding, gak Pak? Oh niku Mbak. Jenengan lurus mawon sampai teng arah Malang. Mangke wanten pertigaan pendem jenengan belok sampai ketemu pertigaan karang Jenengan Jeningan mangke belok kiri. Ngikut dalian mawon sampai arah Surabaya. Bapak itu menjelaskan dengan detail. Aku mengangguk saja. Maturnuon nge pak. Aku menutup kaca mobil dan melanjutkan menyetir sesuai dengan arahan bapak tersebut. Tiba-tiba Amel menepuk pundakku. "Sampaian arep manut bapak iku ta?" tanya Amel. "Iyo, Mel. emangnya ono Aku penasaran." Amel sibuk memainkan smartphone miliknya. "Wes, gak usah nuruti bapak iku mau, Mbak." "Hah? Le, maksudmu opo, Mel?" Dalan saya ditunjukno, kalau bapak iku mau, jadikan saya, aduh. Iki lho, mana GPS saya? Ada jalur alternatif saya, saya cek Jawab Amel sambil fokus dengan smartphone-nya. Lelewat endi. Wess, tak pandu gawe GPS saya. Aku menuruti perkataan Amel Saat itu GPS memandu kami untuk melewati jalan Di daerah Cangar. Beberapa menit Jalanan masih terasa aman Banyak kendaraan dan polisi lalu lintas Tetapi semakin lama Aku menyusuri jalanan itu Suasana semakin sepi Dan kendaraan semakin jarang terlihat Aku mulai ragu dengan keputusan Amel Mel Bener ora iki, dalan yang arah Sidoarjo liwat kene Iya bener. iki lho GPS, wes nunjukno posisi nyawa Edewe Sahut Amel sambil menunjukkan layar smartphone-nya Iki dalannya sepi koyongene, serem Mel Aku mulai merasa takut Loh, iki GPS wes bener lho mbak Nunjukno dalan yang Sidoarjo liwat arah kene Amel seolah tidak mau kalah. Timbang Ono Popo, ayo putar balik Mel. Aku kerosok gak enak iki. Wah, yo Ono sih mbak. Wes talah iki talan ni bener mbak. Payah nyakin naik. Oh setengah setengah. Amel tetap bersikuku dengan keputusannya. Setengah delapan malam Kami menelusuri jalanan yang sepi Gelap dan berkabut Kami melewati tikungan menurun yang curam Sampai akhirnya kami tiba di sebuah jembatan Kabut yang tebal Membuat jarak pandang lampu mobil menjadi terbatas Aku tidak berani memacu mobil dengan kecepatan tinggi Begitu melewati jembatan Entah kenapa dadaku terasa sesak Bulu kudukku merinding Aku melihat Amel masih fokus dengan GPS di smartphone-nya Aku merasa jembatan ini begitu panjang Dan sepertinya ada sesuatu yang mengawasi kami Aku mencoba berpikir positif Usai melewati jembatan Amel membaca rambu di bahu jalan yang bertuliskan Awas, jalur wingit dan angker Saat itu Amel tidak memberitahu aku bahwa dia membaca rambut tersebut Dia cuma berkata Fokus ya mbak, seng hati-hati Iyo Mel, ikiwes ati ati. Jawabku sambil memandang ke depan Saat itu Amel sempat melihat sekelebatan bayangan putih yang terbang melayang dari pohon ke pohon Amel mulai menyadari bahwa keputusannya mengikuti JPS adalah langkah yang salah Tetapi karena tidak ingin membuat ketakutan, dia hanya terdiam Tidak lama berselang kami melewati semacam bangunan pabrik yang terbengkelai Perasaanku tidak enak saat melewati bangunan itu Antara nyata atau tidak, entah mengapa Amel melihat sosok bayangan putih yang terbang melayang tiba-tiba berdiri di atap pabrik Dalam pandangannya, Amel melihat sosok itu seperti sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih panjang. Wajahnya tidak kelihatan dengan jelas. Tangannya seperti melambai-lambai ke arah kami. Seketika wajah Amel langsung pucat. Baklia, ayo dan Banterno, aku mediki aku berusaha tetap fokus mengamati pandangan dari kaca mobil. pekatnya kabut membuatku harus berhati-hati. iyo Mel, wes tenang aeh, ujarku menenangkannya. aku sebenarnya juga tahu kalau ada sosok kuntilanak yang membuntuti kami. namun bila aku ikut panik, maka semuanya akan jadi kacau. <tik> Setelah melalui pabrik tua yang menyeramkan kami kembali memasuki kawasan hutan Aku dapat melihat dari kaca spion ada sorot lampu yang memancar menembus kabut Aku merasa lega karena tidak sendirian melintasi jalur yang mencekam ini Tapi tunggu ada yang aneh Jelas kami dapat melihat sebuah mobil sedan hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi Berasal dari sedan hitam itu Dan dengan cepat Menyalip mobil yang kubawa Astagfirullah Motoriku kok banter temen yo? Aku benar-benar terkejut Iya mbak Aneh yuk Padahal lewat jalur ngene, Kok mana-mana ngebut Orang ketika cemplung curang apa Gerutu amel Aku segera memacu gas Dan tiba di sebuah jalanan Yang agak datar Aneh, Yomel. Neng motor sedan mau? Tanyaku. Wes aduh, neng ngarep paling, mbak. Koyo ega mungkin secepat iku. Paling gak kan singketok lampu, ne. Apa kerungu suara, ne. Lagi moro-moro ilang koyok ngono. Aku benar-benar tidak percaya. Waduh, mbak. Ojo-ojo. Iku mau. motor setan. Amel langsung menyaut. Us. Ayo ngomong ngono Mel Tiba-tiba Amel tertunduk Dan terlihat menangis Mbak Mestinya aku nuruti sampeyan Awai Dewi Kudunya gak liwat kene. Lek Awai Dewi Kesasar ning alam lelembut ya opo mbak Wes tenang Mel Tetep dungo marang pangeran mugo mugum Awai Dewi Isondang metu saka panggonan iki Jawab Setelah melewati panjangnya hutan yang gelap Akhirnya kami sampai di area persawahan Walaupun demikian Suasana masih tetap sepi dan menyeramkan Saat memacu mobil Aku melihat Sarat lampu sepeda motor di depanku Mbak, neng ngarep ono wang sepeda motoran yo Tanya Amel Iyo koyo e Setelah mendekat Aku mulai jelas Melihat sosok pria berjaket kulit lusuh dan celana gelap yang mengendarai sepeda motor tua Tapi, lagi-lagi ada yang tidak wajar Kami berdua dengan jelas melihat pengendara sepeda motor itu tidak memiliki kepala Mbak, wongiku kau nondase mbak Teriak Amel histeris Kutimak. Amel semakin menjadi-jadi. Iyo Mel, wes ojo kaya ngono, sing tenang awakmu. Segera aku tancap gas dan mendahului pemotor tanpa kepala itu. Sungguh, ini benar-benar sulit dipercaya. Alhamdulillah, setelah menempuh jalur mencekam di Cangar Pacet, kami dapat sampai di sidoarjo. Keesokan harinya. Aku dan Amel dilanda demam Setelah kejadian itu Kami kapok melewati jalur cangar lagi Welcome to 95 FM Istana Radio Iki jeh bingung Piye ngene iki? Sing mbok pikir iki apa ta Bu? Lah wong sampeyan duwe gawe ta Pak. Apa-apa ki kok go ngene. Apa wae kuwi. Eh, piye ta Pak? Butuhane iki jek akeh. Lah nek kanggo sembako opone ki wis lengkap, lha tapi nak kaya hiburan mosok yo pe menengahe. MC urung entuk. Terus engko yo kanggo apa neh? Sound system urung. Banyu yo urung Mas. Gampang rungokno ta kandhane iki Banu Asmara iki. Anda punya hajatan atau gawi mantu, sunatan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Kepingin menghadirkan hiburan dari Istana Radio Bucu Negoro, seperti campur sari istana bersama dagelan dan sound sistemnya, kemudian juga ketoprak wayang kulit MC dan lain sebagainya. Segera hubungi Ki Panu Asmoro dengan nomor telepon 0852-338-3151. Tiga, tiga tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siswo Warsono Sakiyo Alamat Desa Prambun Tergayang, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Saya ikut umroh Bersama Radio Istana Alhamdulillah Berjalan lancar Masalah pesawat Oke, okay, bagus Masalah salah makan di hotel juga oke okay, baik di Madinah maupun di Mekah jadi Umroh saya yang melewati Istana betul-betul membawa